Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man wala Ini tidak ada pertanyaan ya Ditanya Ya mudah-mudahan karena sudah jelas Akhirnya tidak ada pertanyaan Tayyip sambil menunggu Misalkan ada pertanyaan Sebagai penutup dari Materi yang telah kita dengarkan Pada sesi pertama tadi Ada beberapa hal yang disebutkan oleh Sebagai ulama Yaitu Alimah Masulami rahimahullah Tentang Ada wasuhbah Beberapa bentuk adab Yang mesti kita perhatikan Saat Berteman, bersahabat Maupun bersaudara Selain cinta dan kasih Yang seharusnya selalu ada di dalam hati Cinta dan kasih pun harus jelas terlihat Secara dohir Harus Terlihat secara jelas Pada dohirnya Yang lebih khusus lagi dalam Melihat, mendengar Berbicara Menggunakan tangan dan Menggunakan kedua pasang kaki Kata beliau Rahimahullah Fahadadul a'in An yalbura ila ikhwanihi Nawratamawadjatin wa mahabbadhin Yakrifuhu minuhu huwa waman halwar al majlis. Ketika memandang dan melihat, cara memandang dan melihatnya harus menunjukkan cinta dan kasih sayang. Pandangan cinta dan pandangan kasih sayang semacam ini mestinya diketahui oleh lawan bicara dan orang-orang yang turut hadir bersama dengannya. Ini termasuk adab Yang mesti kita perhatikan agar Persahabatan, persaudaraan itu Tetap terjaga dan terpelihara Ketika berbicara Pada saat Bercakap-cakap dan berbincang-bincang Pandangan kita diarahkan Dengan pandangan cinta dan kasih sayang Dan itu Tentu harus bersumber Dari hati yang baik Hati yang Tulus dan hati yang ikhlas terlihat jelas ya perbedaan antara orang yang memandang dengan benci memandang dengan dendam, memandang yang dipaksakan itu berbeda jelas dan terlihat dengan mereka yang memandang dengan senang memandang dengan cinta memandang dengan kasih sayang nah, kita selalu berusaha saat berbicara juga, memandang, ini ada mata di dalam melihat dan memandang Wa adabus sam'i an yastami'a ila hadithi sahibihi. Sama'a mushtahlimas sami'a mutaladhizun bi. Dan ketika ia mendengar, ia posisikan dirinya sebagai seorang pendengar yang baik. Ia berusaha menunjukkan dan menampakkan bahawa ia mendengar karena senang, bukan karena terpaksa. Karena ia senang bukan karena terpaksa. Ia berusaha menunjukkan kepada teman Atau saudaranya bahawa saat ia mendengar Ucapannya Betul-betul perhatian dan konsentrasi Bukan hanya sekilas Bukan hanya uh, Setengah jalan atau setengah hati Tetapi ia serius, sungguh-sungguh Mendengar juga sekaligus menanggapi Sekaligus menanggapi Ini adat yang Ikhwati filah barakat wa'afikum Kadang-kadang kita lupakan dan kadang-kadang kita lewatkan Ngobrol sama temannya Mungkin sambil utak atik ini, utak atik sana Kecuali sebelumnya telah meminta maaf Kecuali sebelumnya telah meminta maaf Misalkan ada satu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan Satu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan Kemudian kita meminta maaf Mohon maaf ahli Saudaraku saya mohon maaf Saya berbicara seperti ini Nyambi ya Nyambi misalkan memperbaiki sepeda motor Misalkan sambil memperbaiki sepeda kontel atau sambil menulis atau sambil menggoreng karena ternyata sahabat kita itu punya usaha warung makan. Nah, jadi dia datang mengajak kita berbicara karena itu kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Kita mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf Mas. Mohon maaf, Cak. Kan begitu. Ini ngobrolnya sambil-sambil ya. Oh, ya enggak apa-apa. Nah, tetapi misalkan kegiatan itu bisa ditinggalkan, misalkan bisa tinggalkan, masih bisa ditunda. Masih bisa ditanggungkan alangkah baiknya Pekerjaan itu ditinggalkan Sementara Kemudian kita konsentrasi Mendengar Fokus untuk melihat Dan memandang Tunjukkan Bahwa Kita adalah sahabat yang baik Perlihatkan Bahwa kita memang memberikan perhatian yang sangat serius Dengan apa yang dia sampaikan Dengan apa yang dia sampaikan Saya Secara pribadi Pernah bertemu dengan seorang ikhwan saat itu dia menyampaikan curhatnya isi curahan hatinya dia sampaikan pun bukan di hadapan saya pribadi tetapi dia sampaikan di hadapan sejumlah ikhwan dan sahabat kita ini kaitannya dengan HP yang modelnya begini ini ikhwan kita dengan terus terang aja Ustaz ini tolonglah yang benar itu seperti apa? Nah, yang mesti di, dilakukan oleh kami itu bagaimana? Mohon diruskan kalau misalkan saya yang saya sampaikan ini keliru dan salah. Ternyata saudara kita ini mengkrediti sikap beberapa orang yang ternyata lebih pendahulukan itu tadi otak-otak HP-nya sentuh sana sentuh sini geser kanan geser kiri tekan sementara di hadapannya beberapa teman yang mungkin sudah sekian lama tidak berjumpa yang hanya dipertemukan Allah Subhanahu wa dalam momen-momen daurah. Itu pun yang skalanya besar. Itu tapi dia bercerita sambil sambil uh, dalam suasana santai, lelucon sambil apa namanya? tidak tidak menyinggunglah orang yang hadir ketika itu. Subhanallah. Ternyata memang seperti itu kenyataannya. Kita telah lupa, lalai sehingga melewatkan hak Seorang teman, seorang sahabat Sangat tidak enak sekali Ketika kita sedang berbicara serius Begini tiba-tiba Tanpa meminta maaf Tanpa meminta permakluman Tanpa memohon pengertian Langsung Jadi gimana tadi? Subhanallah Dan ternyata yang merasakan itu Bukan satu dua orang saja sekian banyak orang merasakannya kecuali dalam satu majlis sepuluh orang jumlahnya sama-sama perbuatannya ini yes siapa? Iyo ya, tidak ada ketersinggungan seperti itu karena sama-sama gerak kanan gerak kiri layar atas layar bawah tapi kalau misalkan ada satu di antara mereka saat itu tidak punya kegiatan sengaja di silent sengaja dimatikan sengaja dimasukkan kenapa saat atau momen untuk bertemu secara langsung bertatap muka berbincang dari apa namanya dalam waktu dan Ya, dalam waktu dan tempat yang sama itu jarang dilakukan, akhirnya ini disingkirkan ya, nanti kita jawab SMS, jawab ini, WA dan yang semisalnya ini sedang ketemu, momen yang mungkin sepekan sekali atau bahkan sebulan sekali bisa terjadi nah, lihat para ulama sudah mengajarkan kepada kita adab berteman, adab bersahabat bahkan saat memandang dan mendengarkan pun tidak luput dari perhatian mereka saat memandang dan mendengarkan pun tidak luput dari perhatian mereka sehingga pada saat saudaramu berbicara dengarkan dengan seksama konsentrasi dan fokus dengan apa yang dia sampaikan hal-hal yang lain yang kiranya bisa mengganggu itu di stop dibatalkan ditunda ditangguhkan karena ini yang terpenting ada di hadapan kita ada di hadapan kita misalkan misalkan perasaan yang Dimiliki oleh saudara kita tadi, itu terus tersimpan, terpendam, tersembunyi, kemudian terus menumpuk satu, dua, tiga, empat, lima. Inginnya dia berbicara, berbincang-bincang dengan panjang lebar, meminta masukan dan usulan dari teman-temannya, tetapi ternyata teman-teman itu tadi, gini, ini contoh saja fenomena yang ada saat ini. Itu sangat menyedihkan sekali, sangat menyedihkan sekali, sehingga wajar. Apabila kemudian Satu, dua, tiga kasus bermunculan Satu, dua, tiga kasus bermunculan Bahkan lebih Kasus itu bermunculan Saat Sebagian saudara kita kemudian Menaruh perasaan keburuk Kemudian akhirnya uh, Ogah, emoh Tidak mau Untuk kemudian duduk bermajris dengan si A, si B, si C Ketika ditanya kenapa Antum tidak mau duduk dengan si A, si B, dan si C Lah ya percuma duduk dengan si A, si B, dan si C Saat saya duduk bareng bersama dengan mereka Bukannya perhatian dengan apa yang saya sampaikan Bukannya mendengarkan apa yang saya bicarakan Justru sibuk sendiri-sendirinya Bahkan kadang-kadang nyambung Bum. Bahkan kadang-kadang tanya -kadang Coba ulangi tadi, ah, maksudnya apa? Afwan tadi, jawab ini Subhanallah bukan sekali dua kali terjadi nah, Kita perlu mengingat hak saudara Memang betul, masing-masing punya hak yang kirim informasi lewat SMS, lewat WA, lewat Facebook, lewat Twitter dan semisal Mereka juga punya hak untuk segera dibalas Tetapi kan perlu kita perhatikan adabnya Mana yang lebih didahulukan Yang hadir saat itu bersama dengan kita Ataukah yang jauh dari kita nah, Mana yang lebih penting, perlu dipertimbangkan Mendengarkan secara langsung Ataukah menjawab Dengan media tadi kalau misalkan pun mau tidak mau tidak ada pilihan lain harus melayani kiriman berita tadi karena pertanyaan itu tidak bisa ditunda. Nah, apakah beratnya untuk meminta maaf, mohon maaf, afwan ah ini ada sms penting untuk saya jawab. Mohon maaf, saya tidak ingin memotong pembicaraan nanti tadi, tapi izinkan saya beberapa saat saja untuk membalas sms ini lebih mudah. Bukan kemudian disambi. Eh gimana tadi Fawwan? Akhwatiku, la barakallahu fikum. Kemudian wa adabul Saat berbicara pun demikian, diperhatikan sekali oleh para ulama adab-adabnya. Semua ini diperhatikan para ulama demi menjaga ukhuwah, demi mempertahankan persahabatan dan demi memelihara persaudaraan hal-hal yang kita anggap kecil yang kita anggap remeh semacam ini bila dilewatkan begitu saja tidak menutup kemungkinan akan merusak dan mengganggu ukhuwah di antara kita. Kata beliau rahimahullah an yukallima ikhwanahu bima yuhibbu wa fi waqtin syaatihim wa an yabdhul an wa yadullahum ala ma fihi shalahuhum. Ini nasihat para ulama ketika kita berbicara materi pembicaraan yang memang disukai oleh lawan bicara kita. Jangan membicarakan sesuatu yang tidak dia suka. Yang kedua, pilihlah waktu yang tepat. Yang digambarkan oleh beliau rahimahullah wa fi waqti nashatihim. Ketika saudara dan sahabat kita, objek berbicara kita sedang memiliki mood yang baik, sedang punya semangat yang bagus. Kita sendiri, ya kuat di Pilabuara Kadang-kadang merasakan ada saat-saat malas berbicara, kan begitu ya? Ada saat itu mau ngomong malas, mau ya, dia setrewek-treweknya orang, kan gitu. Sesenang-senangnya orang itu berbicara banyak. Tetap saja ada siklus saat dia ingin diem, saat dia pelit untuk mengucapkan kata-kata. Ada saatnya seperti itu. Maka harus diperhatikan. Apalagi kemudian kalau ternyata saryawan. Atau ternyata sakit gigi, atau ternyata sedang memikirkan hal yang lain. Kok diajak bicara yang serius, diajak bicara yang ini, ini dan itu. Nah, ini hal kecil, tetapi ternyata bisa juga merusak ukhuwah di antara kita. Bisa merusak ukhuwah di antara di antara kita. Misal, nah, pembicaraan itu bisa ditunda, pembicaraan tersebut masih bisa dilakukan nanti. Lihat temannya sedang asik misalkan perbaikan listrik lampu diperbaiki, sedang konsentrasi penuh gak sama bau atau murnya, ngecek apa namanya arusnya sudah jalan ataukah tidak testernya ini, ini dan itu tiba-tiba diajak berbicara oleh kita yang ada di bawahnya, jelas dia tersinggung sedang konsentrasi kok, nah, sedang konsentrasi memperbaiki instalasi listrik diajak berbicara tentang sesuatu yang tidak begitu penting atau hal itu penting Namun masih bisa ditunda waktunya Ini nasihat para ulama Nasihat para ulama Memotong pembicaraan orang lain Itu pun tidak baik Memotong pembicaraan orang lain itu tidak baik Biarkan teman dan sahabat kita berbicara Sampai selesai hajatnya Sampai selesai hajatnya Kadang-kadang kita merasa bahwa Pembicaraan yang disampaikan sahabat kita itu masih kurang Kadang-kadang kita ini masih kurang harus dibenarkan padahal ternyata sahabat kita sudah mempersiapkan alurnya apa yang sedang kita pikirkan itu sebenarnya sudah dia pikirkan tapi dihentakkan di bagian akhir pembicaraan, bisa jadi kan itu bisa jadi sehingga jangan dipotong dulu, selesaikan dia berbicara, beri kesempatan dia menyampaikan isi hatinya selesai betul, baru kita beri tanggapan kalau misalkan pun kita ingin memotong pembicaraannya, sampaikan permohonan maaf mohon maaf boleh saya berbicara lebih dahulu? Oh, jangan. Saya selesaikan. Oh, ya silakan. Nah. Tapi kalau misalkan kita meminta waktu, mohon maaf, bisa saya selang sedikit sebentar. Kalau ternyata dia mempersilakan, oh silakan. Monggo disampaikan. Nah. Yang perlu diperhatikan juga ikhwatillah, barakallahu fiikum. Misalkan muamalah kita dengan ustaz ini juga perlu diperhatikan. Kadang-kadang apa namanya kita ingin bertanya Kita ingin memohon fatwa Memohon bimbingan dan arahan Dari seorang alim, seorang ustad Misalkan Pilih waktu yang tepat Jangan ketika ustadznya terlihat capek Baru pulang dari safar Tetap di belakang, saya ingin ketemu ustadz malam ini Apa nana baru datang dari safar ini Ini penting sekali ustadz Kan begitu Akibatnya Yang merasakan justru antum sendiri Akibatnya merasakan antum sendiri Pertanyaan itu yang seharusnya Dijawab dengan lengkap Dengan lebih panjang Karena si penjawab Dalam hal ini seorang ustad, misalkan Sedang tidak mood Sedang capek, sedang betih, telah Itu jawabannya akan sepotong-sepotong Kayak -sepotong. gini ustad Ya sudahlah sabar Tapi bagaimana sih Antum sabar Karena waktunya tidak tepat itu yang disebut oleh ulama fi Tapi kalau misalkan dalam keadaan yang baik Longgar, suasananya pas Ustaznya kau sedang senyum-senyum Senang ini, coba tanya Satu pertanyaan, kadang-kadang jawabannya setengah jam Mungkin Antum pernah merasakan seperti itu Saat ustaznya itu sedang semangat Kadang-kadang satu pertanyaan itu jawabannya setengah jam Kalau nidul, jelaskan contohnya ini, contohnya itu Tapi kalau pas ustaznya enggak mood Tiga pertanyaan mungkin jawabannya satu menit Jangan ya, tiga pertanyaan jawaban satu menit. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga, pertanyaan-pertanyaan. Afwan, anak belum bisa menjawab sekarang. Tanggimu. Pertanyaan kedua, anak lupa ini. Jawabannya seperti apa? Anak harus merujuk ahli. Nomor tiga, pertanyaan nomor satu dan nomor tiga. Ustaz Fulan lebih paham daripada saya. Ustaz Fulan lebih paham daripada saya. Ini adab yang mesti diperhatikan juga. Adab yang mesti diperhatikan diperhatikan juga. Sama halnya ketika kita ber, ber, bermuamalah, berinteraksi dengan anak-anak kecil. Ketika dia sedang bermain, asyik dengan teman-temannya, ya bukan saat yang tepat ketika kita panggil dia untuk membicarakan sesuatu yang penting, sesuatu yang serius. Tanyakan, "Kamu tadi belajarnya apa? Kamu tadi hafalannya nambah berapa? Nulisnya berapa halaman?" Pas sedang bermain kok. Anak sedang bermain Biarkan dia bermain dulu, selesai hajatnya Mandi, bersih, makan Seger, baru tanya Bercakap-cakap lebih jauh Itu yang disebut dengan Fi Adab Yang mesti harus kita perhatikan dan kita kita jaga Nah Ikhwati <tuh> filah yang dimuliakan dengan rahmatullahu subhanahu wa ta'ala Diminikan juga adabul yadain Adab yang kaitannya dengan kedua tangan yang kita punya ini dan yakuna mabsuqotain liikhwanihi bilbirri walmaru'ah. Kedua, tangan yang kita punya ini selalu siap sedia untuk menolong, membantu sahabat dan teman dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Kalau memang mampu, kenapa menolak? Kalau memang bisa, kenapa kemudian apa namanya mengesankan bahawa saya tidak bisa? Kalau memang bisa, kalau memang mampu, bantu. Kalau memang ada waktu, berikan kesempatan dan waktu. Karena bukti seorang sahabat yang baik itu selalu si memberikan waktu dan kesempatan yang membantu dan menolong. Nah, ikhwati filah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah kasus. Dan ini betul-betul terjadi di kalangan ikhwan sendiri. Karena kasus itu kemudian dicurahkan sama saya. Nah, jadi, ada seorang ikhwan. Ada seorang ikhwan itu dia Allah, Allah, beri ya Allah beri kelebihan Dalam hal rezeki, Allah beri kelebihan dalam hal rezeki, Kemudian fikum Dia punya rumah kecil Di samping rumah yang besar Si A Datang baik-baik Si A datang baik-baik Minta tolong Tolong saya Karena sekarang saya belum punya kontrakan Saya pakai rumah hantum yang kecil ini waktu itu ditolak. Aduh, Afwan ini ini ini itu segala macam belum siap. Beberapa waktu kemudian, ada si B datang. Ada si B datang. Permintaannya sama. Mohon izin agar rumah itu bisa digunakan oleh dia. Diizinkan. Diizinkan. Si A tadi sudah berprasangka buruk. Si A salah memang keliru dia. Kerana telah berprasangka buruk. Tetapi lihat akibatnya. Saat kita siap membantu tetapi tidak mau membantu. Ketika kita mampu menolong tetapi kita tidak mau menolong, akibatnya apa? Si A tadi prasangka buruk dengan si pemilik rumah. Nah, si A pun demikian sikapnya menjadi agak berubah kepada si B sampai akhirnya si A ini futur tidak mau ngaji lagi. Sampai hari ini juga. Sudah dinar saya tadi ya tetap lanjur terluka katanya. Ya. Mungkin kita anggap ringan ya, kecil. Kita bisa membantu, punya waktu. Tetapi kita tidak mau membantu, tidak mau menolong. Itu akibatnya. Mungkin dia kecewa dengan kita terus-terus terus-terus terus-terus terus Akhirnya dia mutur, enggak mau ngaji lagi. Dengan catatan siapun keliru, kan begitu. Jangan hanya karena urusan seperti itu kemudian memendam rasa sakit di hati. Jangan hanya karena masalah seperti itu kontrakan dan semisalnya kemudian dia kecewa dan kecewa itu kemudian berterus berkelangsungan lanjut tidak bisa dilupakan, keliru. Nah, tetapi kita tidak melihatnya dari si Kita melihatnya dari si pemilik rumah yang sebenarnya dia siap membantu, mampu menolong tetapi tidak dia berikan. Subhanallah. Ikhotifillah yang dimuliakan dengan rahmatillahi wa taala, adab-adab yang seperti ini isinya. Kita perhatikan mesti kita kita jadikan <coughs> sebagai uh, sesuatu yang selalu diingat dalam kehidupan sehari-hari. Qala wa ada durrijlain an yumashiya ikhwanahu ala hadith tab' wa anna yataqaddamhum. Kita punya kedua kaki. Adab-adabnya pun mesti diperhatikan. Adab-adabnya pun mesti diperhatikan. Kita berusaha untuk berjalan sejajar Bukan berusaha untuk yang paling terdepan terus Berusaha ingin tampil Berusaha ingin menjadi yang terdepan Menjadi yang pemimpin Mengambil semua kebijakan ini ini dan itu Kalau ada orang lain yang bisa tampil Sakit hati, kecewa Dan sekali lagi hal ini pun Ternyata terjadi di kalangan kita Hal ini ternyata Terjadi di kalangan kita Bukan satu dua kasus Yang kemudian terdengar oleh kita Asa tidak kemudian dicurahatkan kepada kita dalam urusan kepanitiaan, Subhanallah Manusia itu Amat banyak salahnya Amat banyak salahnya Ada satu kasus dalam satu kepanitiaan Pengajian dauro Si A ini selalu yang paling terdepan Terus memimpin rapat konsolidasi ini, ini dan itu Suatu saat Ada si B Yang ternyata punya koneksi Ke beberapa ustaz Ya karena punya hubungan dekat Si B punya koneksi ya, hubungan. Hubungan baik dengan ustaz beberapa ustaz. Sehingga ketika dalam sebuah rapat si B tadi menyampaikan, "Saya sudah telepon ustaz Z." Misalkan, dari X "Saya telepon ustaz Z dan beliau bersedia untuk ngisi di tempat kita." A-nya tersinggung. Dongkol namanya. Dan itu terucap Sampai akhirnya dia tinggalkan kepanitiaan tersebut, nggak mau ngurus lagi sudah kamu aja yang ngurusan lah haulawalaku wa tailladulah apakah seperti itu? Ya. Bukankah semestinya ditanggapi dengan baik jazakallah khairan barakallah mufti antum sudah meringankan beban kita kan gitu antum sudah menghubungi seorang ustaz dan sudah mengiakan bersedia untuk isi di tempat kita jaza kalah kan tinggal ditindak lanjuti saja tinggal ditindak lanjuti saja nah, ini sifat dan perangai yang buruk perilaku yang kurang baik mestinya dijauh-jauhkan sekali dari kehidupan kita sehari-hari dan semua adab-adab yang kaitannya dengan panca indera tadi melihat mendengar berbicara menggunakan tangan kaki dan sebagainya itu kembali kepada adab-adab yang batin. Adab-adab yang baik. Disebutkan para ulama, adab kita bersahabat dan berteman secara batin itu harus baik sehingga selalu mulai zamatul ikhlas, harus selalu ikhlas dan tulus tawakalnya, khawf dan rojanya, riva, sabar dan selamatus saldr. berlapang dada, wal ihsan nabihihim, wal ihtimam bi umurihim, selalu berperasaan baik dan selalu memberikan perhatian serius untuk orang lain ikhwati filah yang dimuliakan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau rahimahullah Taala sulamini ini, ta'addaba fil batin bihadihil adab wa ta'addaba fil zahir bima bayanna rajautu an yakuna minal muwaffaqin barang siapa? yang saat bersahabat, bersaudara dia memperhatikan adab-adab yang batin tadi juga dia melaksanakan adab-adab yang setelah kita jelaskan salah zahir tadi saya berharap Orang tersebut Termasuk hamba yang mendapatkan taufik Dari Allah Subhanahu Subhanallah Menjadi sahabat yang tulus Menjadi sahabat yang Ikhlas nah, Satu contoh saya berikan Untuk barometer keikhlasan kita Satu contoh kecil nah, Saya berikan sebagai barometer keikhlasan kita nah, Si A dan si B ini contoh ilustratif tentunya Yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari hari Si A dan Si B Saya dan Si A Punya kedekatan Si A banyak membantu saya Sementara Si B Hubungannya biasa-biasa saja Hubungannya Biasa-biasa saja nah, Tetapi Fikum, Ketika Si A Memerlukan bantuan kita Dan kita mampu saya berikan contoh tadi masalah listrik ya Saya punya kemampuan dalam hal listrik keahlian Si A datang meminta bantuan kepada kita Tolong di rumah saya ada listrik yang rusak Konsep dan sebagainya Semangat Berbaik Tetapi saat si B datang Hubungannya biasa-biasa saja Si B datang Minta tolong di rumahnya Ada instalasi listrik yang rusak Padahal ketika itu Saya bisa Saat itu saya mampu Ketika itu saya punya waktu Tidak ada satupun alasan untuk tidak membantu dia Tidak ada satupun alasan untuk tidak membantu dia Ternyata malas-malasan kegau gaulan Aduh Afwan, mana sudah repot Afwan ini, ini, dan itu nah, Ini salah satu barometer ketulusan ataukah tidaknya kita dalam bersahabat Nah Tulus apakah tidaknya kita dalam bersahabat Kalau memang tulus di dalam bersahabat Walaupun si B tadi Tidak pernah memberikan bantuan Secara langsung kepada kita Walaupun si B tadi Tidak ada budi yang pernah dia berikan untuk kita Tetap semangatnya sama Tetap semangatnya sama Kalau yang mengundang makan orang kaya datang Kalau yang mengundang temannya orang yang pas-pasar Waduh makanan gaya enak datang. Yang mengundang siapa? Wah Pak Haji Pak Haji. wah ini pasti makanannya susen, enak, minumannya ini, pasti ada buahnya, ada cuci mulutnya, ada pudingnya, ada koktelnya, macam-macam. Minumannya pasti ini, ini dan itu, prasmanan lagi, datang, semangat. Tapi kalau yang hutan, saya hutan sama Pak Tono, Pak Tono saya ingin, saya ikut saya becah di pasar turi. Waduh, aku kan ada acara yang lain saya. Karena bayangkan, kalau tukang becak undang berarti makanannya, ya nasi putih, kangkung, ikan teri, sambal, itu aja Ini pun salah satu barometer Tulus atau tidaknya kita di dalam bersahabat Tulus atau tidaknya kita dalam bersahabat Makanya ikhwati pilih yang dimuliakan dan dirahmati Allah Akhirnya berpulang juga pada keikhlasan kita Akhirnya berpulang juga kepada keikhlasan kita dalam bersahabat dalam berteman, dalam berkuah, dalam bersahabat Dalam dakwah secara khusus Dalam hidup berpesantren, Kita mengelola pesantren itu sama-sama Dalam hidup berpanitia Dalam hidup berpengurus Kita dalam satu kepengurusan Dalam sebuah kepanitiaan Yang namanya salah paham itu Akan selalu ada Yang namanya kecewa Mungkin selalu berbunculan Yang namanya sakit hati Keliru di dalam memandang itu sah-sah dan wajar-wajar saja. Tapi jangan sampai hal-hal yang sifatnya demikian pribadi sekali, kekecewaan ini, ini dan itu, kemudian membuat kita mundur dari kepanitiaan, mundur dari kepengurusan, mundur dari kebersan renang, yauslah sampai najenurus, rugi, rugi. mestinya kita berlomba-lomba dalam kebaikan, mengejar pahala. Mengejar pahala karena sedang berdakwah bersama-sama Eh kita malah mundur Walaupun mungkin Di screensaver Dihiasi-hiasi dengan Ucapan yang penting Allah siap bertahun Ini sudah sering Saya mendengar bahasa seperti ini es, Kalau terlibat secara langsung Tidak Tapi kalau seluruh tawun Saya siap apa aja. Ya kalau siap bertahun ya, tetap gabunglah bersama dengan kita Seperti dulu lagi Sama-sama hanya karena usulan antum tidak diterima ditolak muntah-muntah oleh e, anggota rapat yang lain kemudian antum kecewa, sakit hati, dan kemudian mundur so, jelas usulan saya yang paling baik kok urusan saya yang paling bagus usulan saya ini kok diterima dan di, e, tidak diterima bahkan ditolak, enggak bis enggak ada cara mis, melaku tapi kalau diminta bantuan saya siap apa-apa ini itu sering terjadi ketulusan anda dicaci, Anda dimaki, Anda dicela, usulan Anda ditolak. Kalau memang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, itu tidak merubah niatan dan tekad dalam berdakwah. Ya, saya tetap bertahan terlibat aktif. Ketika Anda dipuji, dipuja, disanjung, ditinggi-tinggikan, tetap Anda pada posisi Anda, tidak berubah. Punya tekad dan semangat untuk bertahan un di dalam dakwah. Di dalam dakwah Nama anda disebut-sebut Wah ini acara berhasil sukses Alhamdulillah Karena Pak A ini Masya Allah Ini mantap Pak B demikian juga Mas C Wah semuanya disebut Eh nama anda tidak disebut Pilih lagi Saya yang ini ini dan itu urusan Kok tidak disebut Bukan seperti itu ketulusan Oh disebut tidak disebut Alhamdulillah Yang penting acaranya sukses Yang penting dakwahnya berjalan dengan baik yang penting dakwah itu berlangsung sebagaimana kita inginkan. Nah. Tetapi sebaliknya kalau nama Anda selalu disebut-sebut, wah si A, ah, si A, ah, si A ah, terus si ah, terus, bukan kemudian jumawa, bukan kemudian sombong dan angkuf tinggi hati. Oh iya ya, memang anak pikir-pikir kalau nggak ada, nah ini sokos ingin menggantikan awak. Anak pikir-pikir memang betul yang bisa cuma saya toh. Yang ngurus ngurus kayak gini, kalau enggak ada anak kayaknya wah acara neves pas ambu memang anak ini top. Ibu kan seperti itu, tetap mau dijatuhkan, mau ditinggikan, itu tidak merubah niat, tekad dan semangat di dalam ber, selama dalam batas kemampuan kita. Itu salah satu arti dan makna dari sebuah keturunan, sehingga kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa mencurahkan keikhlasan demikian juga menganugerahkan ketulusan itu dalam hati setiap kita dalam hati setiap kita ini sehingga amal ibadah apapun yang kita kerjakan itu berlangsung dengan baik diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala terutama amalan yang sifatnya da'awiyah yang terkait dengan dakwah, nah, itu ketersinggungan pribadi pasti ada tapi hapus hilangkan ketersinggungan pribadi itu karena dakwah tentu lebih utama dan lebih berharga. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini tidak ada pertanyaan Karena sepertinya materinya bisa dipahami dengan baik. Atau mungkin langsung saja enggak apa-apa daripada nulis. Kalau enggak ada ya sudah. Silakan, Pak. Namanya dulu, Pak. Kenalan dulu. Kesan. Kesan. Allah, Hidup terkait dengan distribusi dan lingkungan dalam Iya, Karena ada pertumbuhan dan sampai semua kita hidup di lingkungan yang ini. Terus bisa ya. Terkait dengan pertumbuhan lingkungan. Eh, kenapa bahawa bahwa lingkungan itu tidak sama lingkungan alam. Heeh. Tayjajar larangan Pak Kesan? Ya, sampai sejauh mana di sana kerajaan pada posisi keputusan tadi sementara hal yang tidak sepakat itu banyak sekali. Iya, jajar larangan Pak Kesan ya. Tapi pertanyaan jelas tadi ya. Alhamdulillah Pak Kesan jajar kempen larangan tadi eh, di awal dan di depan tadi saya sempat menyampaikan dan mengingatkan bahwa memang nasihat ini sifatnya umum. Nah saat ini sifatnya umum Tetapi saya ingin mensasar secara khusus adalah internal kita sendiri Yang satu visi dan satu misi Sama-sama ingin mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan pemahaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetapi terkait dengan pertanyaan dari Pak Gesang tadi Jazallah Khairan, memang itu Realita yang kita hadapi dan kita Jalani saat-saat ini Hidup bermasyarakat dengan kemajemukan paham Ada ya Kegiatan-kegiatan masyarakat atau paham masyarakat Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tetapi di sana ada juga kediatan dan usulan atau uh, faham mereka yang ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka bagaimanapun juga prinsip kita tidak bisa diabaikan prinsip tetaplah prinsip kalau itu dinyatakan benar oleh agama yaitu Al-Quran dan Sunnah kita laksanakan tetapi kalau memang itu ternyata dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam tidak benar itu ternyata bertentangan dengan agama tetap kita nyatakan sebagai prinsip kita itu tidak benar hanya yang perlu kita perhatikan ikhwati billah barakallahu fikum adalah cara untuk menyampaikan sikap kita cara untuk menyampaikan sikap kita dan prinsip kita kepada mereka nah alhamdulillah itu yang kita temukan ternyata alhamdulillah masyarakat kita seawam apapun dia Seawam apapun dia Secara umum ya Itu pasti berusaha Untuk memahami keyakinan dan prinsip kita Secara umum Masyarakat kita akan berusaha untuk memahami Memahami Apa yang kita yakini Apa yang menjadi prinsip kita Yang membuat mereka tersinggung Yang membuat mereka Tidak bisa memahami kita Ternyata adalah cara kita sendiri ketika menyampaikannya Bahasa yang kita pilih Waktu yang yang ditetapkan, letak posisi kita saat itu, ini harus perlu dipertimbangkan, harus perlu di, dipertimbangkan. Saya berikan sebuah contoh, ekotifilabar dalam hal hukum. Saya datang di sebuah lingkungan yang baru, saya datang di sebuah lingkungan yang baru, masyarakat baru, saya pun baru untuk mereka. Dan kita sudah mendapatkan informasi bahwa di lingkungan tersebut ada beberapa kegiatan yang tidak melanggar syariat Tetapi ada beberapa kegiatan yang, terang, yang ternyata bertentangan dengan syariat kita gitu. Daripada kita menghadapi semua warga yang ada di lingkungan tersebut Maka yang terbaik kalau kita melihat struktur pemerintah kita Yang paling terbaik adalah dekati dan rebut hati tetua di antara mereka Pak RT rebut hati Pak RT. Itu saja menghadapi sekian puluh orang susah. seratus kepala keluarga juga berat. Datangi rumah Pak RT, misalkan. Ya, Datangi rumah Pak RT, jalin komunikasi dengan baik sekali, dua kali, tiga kali. Nah, ketika itu sampaikanlah permohonan maaf. Mohon maaf Pak RT, barangkali nanti ada beberapa kegiatan masyarakat yang tidak bisa saya ikuti mungkin sebutkan contohnya satu ini, saya secara pribadi yakinan saya saya memandang itu tidak pas buat saya nah, tapi kalau misalnya kerja bakti bersih-bersih, gotong royong bangun rumah, bersihkan got bangun jalan raya, ini ronda, dan semisal saya siap yang terdepan nah, tapi kalau yang masalah ini udah mau maaf, sekarang nah, kalau pembicaraan itu pembicaranya informal, bukan dalam apa, suasana resmi dan hati ke hati bertatapan muka secara langsung di ibnilahi azza wajalla dan itu sudah dipraktekkan oleh beberapa imam kita bisa diterima. Sehingga saat kegiatan yang melanggar agama itu, melanggar syariat Islam itu ternyata diadakan dan kita tidak hadir, kemudian misalkan juga dipertanyakan dan dibicarakan oleh orang ini, Pak RT yang akan menetralisir. Terus enggak apa-apa sudah izin sama saya. Alhamdulillah itu sudah terjadi. Nah, Borang kelawofiku. Nah, jadi ketulusan di dalam apa namanya hidup bermasyarakat tadi, ketulusan dalam hidup bermasyarakat akhirnya kembali juga kepada Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Jika ya, kalau memang itu sesuai dengan Al Quran dan Sunnah, laksanakan. Kalau itu ternyata tidak sesuai dengan Al Quran dan Sunnah, ya kita tinggalkan. Tetapi yang kita fikirkan adalah cara untuk menyampaikannya. Wallahu a'lam bishawalik. Mungkin begitu ini maksud tadi saya. Ini ada pertanyaan. Semoga Allah melimpahkan kebaikan dan pahala yang banyak, Amin. Mohon nasihat Ustadz, penghalang masuknya ilmu dalam beradab yang baik atau mengamalkan ilmu dalam dakwah itu, bagaimana cara menghindari atau menjauhkannya? Nah, jadi pertanyaan ini bagus sekali, nah, bagus sekali. Kenapa? Karena umum. Maka jawabannya pun sangat umum sekali. Jadi pada intinya benar sekali. Sejak kita dikenalkan oleh Allah Dengan dakwah salafiyah, Sejak kita diizinkan Dan diberi kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala Mengenal seperti apakah Manhaj ahli sunnati wal jamaah Prinsip pertama Yang ditanamkan Untuk kita Yang ditanamkan untuk kita Adalah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal Itu terus Pokoknya sebelum kamu berbuat Sebelum kamu berucap Harus punya ilmunya dulu Jangan asal ngomong Jangan waton ngelakoni Yang penting punya dasar Punya alasan yang kuat Pondasi yang kokoh dari Al-Quran dan Sunnah Sebagai dalil sumber hukum Islam Baru silahkan berbuat Silahkan berucap Nah, Silahkan berbuat, silahkan berucap Ini prinsip yang sangat dasar sekali Yang kemudian ditanamkan untuk kita Alhamdulillah as-salafiyun ahli sunnah wal ah. wal-jamah Saya bertemu dengan beberapa orang yang dulunya da'i di beberapa firkoh yang dulunya termasuk ustaz kiai kondang bahkan penceramah, pembicara di beberapa tempat sampai keluar kota sampai keluar provinsi nah, beberapa firkoh kelompok-kelompok sesempalan tersebut tapi apa testimoni mereka Pengakuan nyata dari mereka setelah kenal salafi Setelah kenal salafi Ustaz Ngaji sekali, dua kali, tiga kali Jangankan berceramah Dalam sebuah pengajian akbar Kultum saja saya gak berani Kultum saya sudah gak berani Loh Kulis. kenapa? lah itu Saya tahu, ternyata ngomong agama itu berat Ada seorang ifan itu Sampai dulunya itu Sering di, diminta untuk khatib idul fitri Tatak, lah. Eh setelah ngaji Kulutum aja gak mau Kenapa? Takut salah ngomong Ternyata berbicara tentang agama itu berat ya? Berat ya nah, Dan memang betul luar biasa Setelah sadar Ngaji salaf ini dan itu Waduh isi Dulu saudara saya Satu ayat, satu hadir Dan satu tembang dadang bulu Itu bisa dua jam setengah ya? Jadi dia itu ngisi pengajian. Isi pengajian itu satu ayat bacanya juga belepotan, mohon maaf. Baca hadisnya juga wallahualam sahih ataukah dhaif plus nembang. Itu dua jam setengah. Itu bisa menghipnotis ceritanya. Menghipnotis bisa mem membawa dan mengaduk perasaan orang dengannya. Ngaji naber, bapak ibu semua gabung jadi satu. Pintar ngomong memang orangnya itu. Segara. Tapi setelah kenal salafi, kenal ahli sunnah Malu lu isi benar. Itu itu subhanallah salah satu pembeda manhaj salaf, manhaj ahli sunnah dengan kelompok-kelompok yang -kelompok lain. Kalau sudah berbicara tentang agama Tidak bisa sembarangan. Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW alaihi wa sallam. Nah, dalam hal ini yang ditanyakan. Naam. Bagaimana cara menghindari atau menjawabkannya? Nah, itu pun kembali kepada ilmu. Nah, kalau dijawab satu persatu tentu akan panjang tapi saya berikan nasihat ngaji terus. Belajar terus. Jangan patah semangat, jangan pernah berhenti, jangan setengah hati. Yang ditanyakan tadi, yang ditanyakan ini, jawabannya akan kita peroleh dan akan kita temukan satu persatu, sepenggal dua penggal terus. Sepotong demi potong selapis demi lapis. Terus ngaji, semakin lama kita ngaji Semakin semangat kita belajar agama Diibnillahi azawajal Jawabannya pun akan kita dapatkan Jawabannya akan kita dapatkan Artinya penghalang masuknya ilmu dalam beradab yang baik Atau mengamalkan ilmu dalam dakwah itu Cara menghindari penghalangnya itu seperti apa Ya kita diajarkan tadi dengan dengan ikhlas Artinya jangan ria, jangan sunnah Jangan berbuat karena untuk dilihat orang Jangan berbuat karena untuk didengar orang Kemudian landaskan Setiap Ingin mengamalkan adab dan ilmu, landaskan itu karena mengharap pahala dan riba dari Allah Subhanahu Wataala. Landaskan juga setiap keinginan untuk beradab dan mengamalkan ilmu itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW serta bimbingan para ulama. Pasti sukses. Itu gambaran umumnya. Wallahu a'lamu besol. Ada lagi? Mungkin satu. Kalau tidak ada, jangan dibuat buat nanti tidak ada terus dibuat-buat atau giliran saya tanya gimana apa teromat sudah cukup atau anak yang bertanya ke Ifan ini hmm? boleh bertanya ini ya. pertanyaannya sederhana nggak ada hadiahnya ini. jadi Pertanyaannya sangat sederhana sekali uh, Ini kaitannya dengan ini Kukuah dan persahabatan Kaitannya dengan kukuah dan persahabatan Sederhana Tapi memang prakteknya nanti yang berat Prakteknya itu nanti Nanti yang sangat berat sekali nah, Misalkan sekarang Saya Punya hutang ke apa Abu mukhlisin Abu Harun saya punya hutang ke Abu Harun itu ya. katakan 1 juta saya punya hutang ke Abu Harun 1 juta rupiah saya berjanji dalam waktu atau tempo 6 bulan akan saya lunasi akan saya lunasi tepat 6 bulan saya tidak menurasi bahkan tidak ada kabar tidak ada keterangan Masuk bulan ke-7 masih sama Tidak ada berita dan tidak ada keterangan Masuk bulan ke-8 juga seperti itu Tidak ada keterangan dan tidak ada informasi Pertanyaannya ada dua Sikap Abu Harun mestinya seperti apa Dan sikap saya mestinya bagaimana Bisa dipahami gak pertanyaannya nih Abu Harun duluan kalau misalkan antum yang yang memberikan hutan kepada saya apa yang, apa yang harus antum lakukan sesuai dengan syariat anak sampaikan jawaban antum ini kita harus husnudon. ini pengayaan namanya kedua Mencari utur-utur beliau sudah 3 bulan ini nggak bayar ya? Tiga ya. mungkin kita nanya langsung, langsung kepada yang bersangkutan. So, Itu dulu ya. Jawabannya bagus, Rifki. Kalau antum yang berhutang, apa yang mestinya antum lakukan? Oh boleh, <tuh> <tuh> boleh, boleh. Kenapa tidak? Boleh tidak? Ya? Baik, jadi begini Refg Saya Berhutang kepada Abu Harun 1 juta rupiah Saya berjanji dalam tempo 6 bulan, saya lunasi Tepat waktunya Jatuh tempo, saya tidak melunasi Tanpa berita, tanpa keterangan Bulan ke-7, sama Belum juga saya lunasi Tanpa ada berita, tanpa ada informasi Bulan ke-8 juga seperti itu, berarti telah 2 bulan apa yang harus dilakukan dan sikap yang benar dari Abu Harum? Tadi sudah dijawab Yang pertama terus Berhusnutan Yang kedua Berusaha mencari uzur Yang ketiga bertanya kepada saya Kenapa kau gak bayar? Gini maksudnya ya. Pertanyaannya buat Antum Sikap saya yang Benar itu seperti apa mestinya? Saya yang berhutang Satu juta ini Satu juta loh Banyak ini zaman sekarang Kalaupun malu, tetap jujur. kalaupun malu tetap harus jujur jujurnya gimana Bahasa. ha alasannya ah, ah. enggak dia bisa ha lain bentuknya seperti apa kira-kira ah, urusan uang ini Selalu duit lagi hak keisi usaha ay betul kan bagus tapi kalau nama enggak bisa dia lawan NC apa itu? Pilang terus terang ke Abu Harun. Masya Allah, jawabannya benar semua. Memang seperti itu. Kenapa saya sampaikan pertanyaan ini? Karena itu namanya Ustad ya, sering jadi curhatan. jadi contoh kasus tuh banyak sekali. Misalkan poin-poin tadi dicarikan contoh kasus yang terjadi banyak mas, benar. Yang namanya Ustadz itu jadi pusat curhatan Pusat ceritanya orang Subhanallah yang kasus yang saya sampaikan tadi Dalam bentuk pertanyaan itu Sering sekali terjadi Sering sekali terjadi Seperti yang disampaikan oleh aku narif tadi Memang orang cenderung untuk gengsi Sungkan, lari, menghindar Dan seterusnya Mestinya apapun yang terjadi Tepat 6 bulan Punya uang, tidak punya uang Siap, tidak siap Datangi Abu Harun Afwan Abu Harun Saya terus terang saja jujur sampai sekarang Saya tidak punya uang Untuk melunasi hutang Anda Sekarang terserah hantum Apa yang harus saya lakukan Misalkan begitu, Atau misalkan boleh tidak saya minta Tambahan waktu 3 bulan 4 bulan lagi Mudah-mudahan Allah berikan Dari keluar buat saya Ini lebih Lebih baik Daripada menghindar Menghindar menghindar Akhirnya saking malu, malu-malu tambah malu Akhirnya lari nah, Akhirnya lari Sikap Abu Harun pun benar tadi Husnudhan, ya barangkali Gak punya uang, barangkali uangnya sudah terkumpul Hilang Barangkali uangnya sudah terkumpul ternyata orang tuanya sakit Uangnya dipakai dulu untuk orang tuanya Barangkali uangnya sudah terkumpul Eh anaknya harus pondok ke tempat yang lain Butuh biaya besar, pakai dulu uangnya Eh barangkali uangnya sudah terkumpul Ternyata istrinya melahirkan, butuh duit, biaya Itu kan namanya berprasangka kabah Baik sekaligus mencari u Udur, sekaligus mencari udur Kan begitu Kemudian yang poin ketiga tadi Benar juga, bertanya Tapi konteksnya bukan menagih Bukan menagih Tetapi justru menawarkan Akhir Saya ingin bertanya Bukan karena apa-apa Saya bertanya Hanya untuk menghilangkan prasangka buruk dari hadisnya Barangkali antum punya kesulitan bisa saya bantu saya yakin kok orang yang sedang punya utang seperti itu sudah ngerasa enggak afan ini, ini, ini. Nah, jadi ada ceritanya demikian ekuan kita sering terjadi ya sudah punya utang jatuh tempo malu ya malu akhirnya menghindar sana menghindar sini nggak ketemu akhirnya nggak taklim akhirnya tidak taklim lagi jarang kelihatan ya, itu tadi karena rasa malu karena dia malu yang rugi Justru menimpa agamanya sendiri Dia jauh dari taklim, Jauh dari majelis ilmu Jauh dari saudara-saudaranya yang sesama pecinta ilmu nah, Ini urusan dunia Maka yang terbaik ya Berani untuk bersikap jujur Berani untuk berkata jujur Berani untuk berkata jujur Bagi Abu Harun Yang menghutangkan Pernah gak ini? Bagi Abu Harun yang menghutangkan Selalulah yakin bahwa tiap hari Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala untuknya sebesar jumlah hutang yang dia berikan kepada orang lain selama dia ikhlas lillahi taala. Sehingga uang yang kita pinjamkan tadi yang kita hutangkan itu bukan nol begitu saja. Itu tiap bulan Allah berikan pahala, tiap hari, Bapak. Tiap hari Allah berikan pahala untuk kita sejumlah uang yang kita pinjamkan. Sehingga berpikirlah positif Ketika jatuh tempo 6 bulan tadi bertambah jadi 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, kita berprasangka baik bahwa Allah ingin dari kita Pahala terus menerus sampai bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9. Nah, kalau memang memungkinkan bila perlu ringankan beban saudaramu. Sudahlah. Anak potong setengahnya Oh, cari susah seperti orang Abu eh, susah sekali Cari orang seperti Abu Harun ini. Buat Antum separuhnya saudara ribu aja. Jezal kalau saya, nah biasanya orang kalau sudah dikurangi, dipotong seperti itu, dia lebih semangat lagi untuk mencari guna melu, wassalamualaikum. Ata ingin disampaikan, Abu Harun? Tadi jawapan yang mengikhlaskan, subhanallah. Ada salah seorang tabi'in, mungkin anda pernah membaca atau mendengar cerita ini, yang bernama Qais bin Saad ibnu Ubadah jadi Kais bin Saad ibu Nurubadari terkenal bermawan kaya raya, Seorang tadi. Jadi diceritakan bahawa Kais jatuh sakit. Berhari-hari orang yang menjenguk sedikit sekali. Padan beliau itu dikenal sebagai tokoh, dikenal baik oleh masyarakat umum. Itu berhari-hari kok yang jenguk sedikit? Sampai akhirnya hal itu ditanyakan kepada keluarganya, kenapa orang-orang ini kok pada gak jenguk sih? Ini pelajaran juga buat kita Kalau ada yang sakit jenguk Jangan sampai dia berpikir Tidak oh, ada jenguk, jenguk sih. Ada seorang ikhwan itu sampai menangis Ada seorang ikhwan itu sampai menangis Cerita sama saya Dirawat di rumah sakit Dari awal sampai akhir Tidak ada satupun ikhwan yang menjenguk Tidak ada satupun ikhwan yang menjenguk Sementara Orang yang sakit dan ada di sampingnya Orang awam Itu banyak orang jenguk dikit-dikit jenguk-jenguk itu nangis itu. Terlukah hatinya. Kenapa ini Ustaz? Saya enggak ada jenguk Mungkin kita beralasan, "Oh, kita enggak tahu." Kesalahan kita juga kenapa tidak cari tahu? Kenapa tidak cari tahu? Yang dalam istilah adabnya disebut dengan attafaqud. Merasa kehilangan ketika melihat si A si B biasanya bareng, gabung, ternyata beberapa hari berikutnya A B Np, kok enggak ada? Ke mana? Cari, bilang. Nah Kais bin Sa'ad bin Ubadah ketika sakit Merasa menjenguknya sedikit Tanya ke keluarganya Kenapa sih orang-orang pada menjemuh Kata sebagian keluarganya setelah mendapatkan informasi Oh mereka malu menjenguk. Loh kenapa mereka malu menjenguk? Ternyata sehari-harinya Kais bin Sa'ad bin Ubadah itu sering meminjamkan Menjadi sumber hutang Sumber penghutangan Jadi orang kalau perlu apa-apa butuh duit Datang ke Kais Kais pinju duitnya Ya nih. Ada orang butuh ini Kais pinjam duitnya ya, kasih. Saking banyaknya Yang berhutang kepada Kais bin Sa'ad bin Ubadah Ketika beliau sakit Malu untuk datang menjenguk, Takutnya nanti ditagih, Sungkan, pekewo dan yang semisalnya. Ketika mendapatkan jawaban semacam itu Kata Kais bin Sa'ad bin Ubadah Sampaikan saat ini juga Kepada setiap orang yang berhutang Kepada saya mulai hari ini Lunas Mulai hari ini lu lunas panggil ini kuliahan ya orang kayak gini lunas digambarkan sore hari itu pintu pintu rumahnya guys bersatu nubada itu rusak karena orang berjubel besar besar masuk pengen jenguk karena rasa sebagai sudah nggak ada lagi lu sudah lunas kan? sebelumnya mau jenguk kan izin ya malu waduh mau jenguk utangnya oh, keng oke oh, itu Pas datang jenguk, ya apa hutangamu? Nggak yes. enak kan? Ya namanya aja manusiawi sekali Perasaan seperti itu muncul Sampai akhirnya oleh Kais bin Sardim Lutas hari ini bruk, bruk, bruk, bruk. Digambarkan pintunya rusak Lakin banyak orang Nah Umumnya kita Umumnya kita berpikir Dan berharap mudah-mudahan orang seperti kais itu Ada di tengah-tengah kita Amin Umumnya kita berpikir dan berharap, biarlah orang lain yang menjadi kois <SILENGALAN> Sudah paham ini arah jawabannya <SILENGALAN> Mestinya kita pun juga berpikir pada saat yang sama Mudah-mudahan saya pun bisa menjadi seorang kois Wallahu'alam <SILENGALAN> bisawab Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu allah ilahi lantastawfirullah wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.